ingat, ketergantungan dan keyakinan kepada Allah akan mendatangkan pertolongan dari Allah yang kita pun kadang-kadang tidak bisa tahu, kata para ulama kalau ada orang yang merasa takut, misalnya khawatir, dia merasa ketakutan kalau lewat di sebuah tempat dia merinding, kemudian dia membaca isti'adah audzubillahiminasyaitanirrajim sudah cukup, Allah utus malaikat-malaikat yang banyak yang akan membunuh syaitan-syaitan yang mengganggu Padahal kita nggak lihat, kita nggak tahu. Seperti itu ada kisah. Saya baru dapatkan kemarin ada seorang Muslimah di Amerika. Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika itu yang di situ banyak geng-geng penjahat, orang-orang yang berkulit hitam yang tiap hari memerkosa, membunuh orang, saling perang. Tapi dia nggak bisa nggak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di wilayah situ bersama dengan orang tuanya.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 yang datang dari Jerman difonis oleh dokter kanker payudara semoga Allah selamatkan ibu-ibu dari situ itu difonis oleh dokter ini sudah nggak bisa sudah sangat ganas dan ini menurut medis kalau tidak salah itu kisahnya tinggal dua minggu umurnya maka dia bilang sama suaminya muslimah kebetulan dan muslim suaminya tapi tinggal di Jerman dia bilang saya ingin menghabiskan umur saya di Mekah aja ini sudah jelas dokter fonis dua minggu saya mau pergi ke sana Suaminya ikutin, tiga hari urus visa, tiket segala berangkat. Ringkas cerita, dari 14 hari waktu yang difonis oleh dokter, tiga hari sudah habis pengurusan visa dan proses berangkat sama empat hari kurang lebih. Jadi sekarang tinggal 10 hari. Mulai dia masuk masjid haram setelah umroh, perempuan ini sudah enggak ada keinginan makan, dia duduk nangis saja depan haram. Dia nangisnya sebenarnya itu, bukan minta disembuhin. Dia percaya sama dokter dia cuma nangis dosanya yang pernah dia lakukan dia menyesal kurangnya ibadahnya setelah empat hari berjalan dari sepuluh hari sisa dan ini dia akan tinggalkan mekah hari ke eh, eh, enam hari dari setelah hari tinggal dua hari lagi dia pun didatangi oleh salah satu marbot masjid wanita muslimah pakai cadar di masjid haram memang ada petugas-petugas wanita ngatur sob pakai cadar dekatin dia tanya dalam bahasa Inggris kamu siapa cerita kenalan lah. kemudian diceritakanlah kisah dia Si muslima marbot masjid ini yang umurnya masih sangat muda, tersenyum lalu berkata, Wahai saudariku, kenapa kau begitu yakin dengan fonis dokter? Bukankah ada orang yang sehat juga mati? Bukankah juga ada orang yang sakit mati? Kalau ajal sudah datang, Allah SWT panggil pasti mati. Kamu ikhtiar apapun tetap sama. Tapi dalam agama kita dianjurkan ikhtiar. Coba. Di sini, di masjid haram, selain doa yang kamu lakukan, kamu bisa minta disembuhkan, ada air zam-zam yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya zam-zam liman syuribalah zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya kenapa kau tidak coba minum zam-zam itu berdoa sama Allah kata perempuan ini saya seperti baru dapat air segar yang sudah dari dalam keadaan saya luar biasa hausnya bingungnya enggak tahu harus ambil langkah apa dia bilang baiklah kalau gitu. dia bilang mulai semenjak itu dia minta sama suaminya ditunda beberapa hari pemberangkatan sampai hari ke-13lah dari 14 hari itu dia bilang tiap hari saya cuma minum zam-zam nggak makan nggak minum yang lain tiap hari sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala udah apa yang terjadi sudah berdoa sama Allah hari ke-13 dari 14 hari itu dia pulang ke Jerman dari bandara langsung ke tempat dokter telepon dokternya dokternya sudah siapin ruangan ICU mau dicek segala macam dan seterusnya begitu tiba di sana dicek di foto dokternya kaget hilang semua kanker itu hilang total nggak ada sama sekali Lalu kemudian dokternya duduk didudukin dia sama suaminya. Dia tanya, anda ini selama dua minggu kemana saja? Orang ini nasrani, katolik dokternya. Dan kebetulan dokter ini sudah lama mau masuk Islam. Hikmah-hikmah yang luar biasa terjadi. Maka dia mengatakan, dari mana anda selama dua minggu berobat ke siapa? Dokter siapa? Obat apa yang diminum? Dibilang tidak ada. Kami seorang muslim dan kami berangkat ke Mekah. Saya minum air Zam Zam, gitu kan. Dan saya berdoa sama Tuhan saya untuk disembuhkan. Kata dia selamat. Kanker ini belum pernah dalam sejarah dokter bisa sembuh. Tapi ini hilang sama akar-akarnya. Si perempuan tersebut menangis, suaminya menangis. Bersyukur sama Allah. Yang anehnya, yang luar biasa pada saat itu si dokter mengatakan, Bapak ibu perlu tahu dikeluarin Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari lacinya. Dia bilang, saya sudah pelajari Islam 10 tahun. Saya ingin mencari sesuatu yang menyentuh hati saya supaya saya mau ngandut Islam. Tapi belum ada, belum ada sesuatu yang berat. Tapi kejadian ini, karena bidangnya dia, dia tahu dia spesialis kanker payudara. Dia mengatakan ini, ya sudah cukup membuat saya syahadat. Maka dia syahadat lagi. Maka kita bisa lihat bagaimana <tuh> keyakinan yang sedang kita bahas ini bukan main-main. Ini cuma contoh sebagian kecil ya. Terlalu banyak contoh yang seperti ini, terlalu banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa.